Setelah kita sebutkan adab yang pertama, adab untuk persiapan berangkat ke masjid salat Jumat yang pertama adalah mandi. Dan mandi pada hari Jumat ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya diwajibkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muslimin muhtalamin mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang muslim yang sudah balig Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaghtasil Siapa di antara kalian yang mendatangi salat Jumat maka hendaknya mandi di sini sebagian ulama mengatakan bahwa mandi itu hukumnya diwajibkan, tetapi sebagian ulama mengatakan hukumnya disunahkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain menyebutkan tentang keutamaan orang yang berwudu mantawat doa, siapa yang berwuduk, faahsanal wudu kemudian menyempurnakan sholatnya, kemudian mendatangi masjid untuk sholat Jumat.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 Di masjid disediakan minyak wangi bagus. Bagus karena malaikat demikian juga kita itu mencintai yang wangi-wangi. Dan kita terganggu dengan bau yang tidak wangi. Tetapi hendaknya di rumah itu seorang muslim itu menyediakan. Dia juga di rumahnya itu ada minyak wanginya. Nah nanti kalau mau berangkat ke masjid itu dia pakai minyak wangi. Memakai minyak wangi untuk di rumahnya.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 ini khusus sholat Jum'at tetapi kalau selain sholat Jum'at tidak ada masalah kalau kita sholat Jum'at itu kita datang ke masjid, maka kita duduk di majelis paling akhir yaitu misalkan kalau kita itu soft pertama kedua ketiga sudah penuh ya berarti kita duduknya di soft yang keempat kalau seandainya soft yang pertama itu masih ada yang longgar tetapi kita harus menyalahnya lah. antara orang yang duduk itu kita permisi permisi permisi yaitu membuat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 Berangkat untuk haji atau umroh dari mana? Dari mikot Kalau dari medinah berarti bir ali Sampai kapan? Sampai tahalul Ketika sudah tahalul cukur rambut Berarti sudah itu Berarti sudah keluar dari ehromnya Orang yang sedang ehrom Atau orang yang muhrim Misalkan saya umroh Saya umroh Kemudian saya berangkat untuk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 Shahih dikeluarkan ulama Muslim dari Zainab Asakofiyah. As Dia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Iza syahidat ehda kun isya? Jika salah seorang di antara kalian wanita mendatangi sholat isya, falatatayyab tilkalailah. Maka malam itu jangan pakai minyak wangi. Yaitu kalau seandainya ada orang yang ingin sholat isya di masjid, jangan pakai minyak wangi. Bahkan ada riwayat yang tegas, Abu Reroh itu pernah berjumpa dengan seorang wanita di jalan. Kemudian wanita itu mengeluarkan bau wangi. Yaitu dia memakai minyak wangi. Maka ditanya, wai, dijegat sama Abu Reroh. Wahi wanita, kamu pakai minyak wangi? Dia menjawab iya. Apakah kamu pakai minyak wangi untuk ke masjid? Kata dia, iya. Maka Abu Reroh mengatakan, pulanglah, ganti baju kamu. Mandi, kemudian ganti baju kamu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 kita ketika ke Semarang itu sholat Jum'at bagi kita hukumnya sunnah tidak diwajibkan kenapa karena musafir musafirnya diwajibkan tetapi kalau kita sholat Jum'at maka sholat Jum'at kita menggugurkan sholat duhur padahal sholat Jum'at kita enggak wajib kita enggak sholat saja enggak masalah sholat Jum'at kenapa karena kita musafir berarti wanita yang sholat Jum'at itu menggugurkan sholat duhurnya dia sah sholat Jum'atnya sah Demikian juga sholat jumatnya itu menggugurkan sholat luhurnya Kemudian yang kedua Yang ketiga Adab sebelum berangkat ke masjid itu Yang ketiga Gosok gigi Itu kita itu Sunnah itu sering membersihkan gigi kita Rasulullah s.a.w. bersabda Law la an asyukwa ala ummati. Jika seandainya tidak memberatkan umatku La amartuhum bis siwak Akan saya perintahkan mereka untuk gosok gigi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 Bia itu bukan merambat seperti ini, enggak, tapi pohon, ada pohon tetapi tidak bisa tinggi. Ketika tumbuh nanti akan menyebar, menyebar, menyebar, menyebar seperti itu. Tidak bisa tinggi pohonnya itu. Nah itu yang diambil akarnya. Nanti setiap tempat itu rasanya beda-beda. Semakin kering daerahnya itu, padang pasirnya itu semakin kering, biasanya rasanya semakin pedas. Maka nanti kualitasnya beda-beda, siwa ini kualitasnya beda-beda.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 Maka Rasulullah itu ingin sekali siwakan. Tapi Rasulullah tidak bisa berbicara. Karena sudah sakratul maut. Tetapi Rasulullah kelihatan dari aura matanya itu kelihatan. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Apakah engkau ingin bersiwa? Rasulullah mengisyaratkan dengan mata beliau. Akhirnya diambil siwaknya uh, saudaranya Aisyah itu. Kemudian dipotong. Kemudian dirapikan dengan gigi. Karena biasa kalau siwa itu. Untuk merapikan itu mesti dengan giginya. Melembutkan itu. Kemudian nanti dicampurkan dengan eludah. Sampai basah. Kemudian baru bisa. Uh, lembut ketika sudah basah kemudian dibuat untuk bersiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu Rasulullah meninggal dunia sehingga bercampurlah air liur air ludahnya Aisyah dengan air ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam siwa itu yaitu maksudnya siwa itu sangat sangat dianjurkan dan terlebih itu ketika orang bangun tidur ketika orang itu bangun tidur itu sangat dianjurkan kemudian yang ketiga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 yang penting baju yang terbaik. Baju yang terbaik itu yang kita pakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manightasal yaumal jum'ati walabisa min ahsani thiyabihi." Siapa yang mandi pada hari Jumat dan dia memakai baju yang terbaik. Berarti kita pilih baju kita di rumah misalkan baju yang terbaik itu apa? Itu yang kita pilih untuk salat Jumat kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam halis yang lain, beliau juga mengatakan "Ilbasu"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 sempat kita itu ketika ada foto-foto misalkan ada murid sekolah SD, SMP, SMA ngrokok, itu seakan-akan enggak berakhlak, enggak beradab sekali itu anak itu. Santri pondok grokok itu enggak beradab sekali. Sehingga terkadang sampai dihukum sama pondok pesantren. Tapi anehnya yang hukum saja ngrokok gitu loh. anehnya itu jadi enggak masuk akal gitu loh anaknya itu ketika ngerokok dianggap sebagai anak yang gak punya akhlak, gak punya adab tetapi orang tuanya saja ngerokok kalau seandainya rokok baik, kenapa anak kecil kok gak dibolehkan? ya itu anehnya, oh, rokok itu kan bagus loh ngerokok, sayang ngerokok ya gak ada masalah coba anaknya kasih rokok, ketika anaknya ngerokok mesti gak terima juga oleh itu di sekolah saja, orang yang ngerokok saja dihukum di sekolah itu dengan, tapi gurunya yang hukum itu merokok bahkan sampai ada cerita itu ada orang yang murid lala, SMP kumpul merokok, bareng-bareng kayak gitu ketahuan sama sekolah TU dipanggil sama guru dinasihati masalah rokok tapi gurunya sambil merokokan ini tidak masuk akal seperti itu sehingga tidak masuk akal dan itu jelas itu akal-akalan kalau seandainya rokok itu dibolehkan jelas rokok itu merusak kesehatan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 sangat berbahaya sekali rokok itu merusak kesehatan kita. Dan yang anehnya itu di Indonesia kebanyakan yang perokok malah orang muslim. Kebanyakan yang perokok malah kiai-kiai muslim, ustaz-ustaz, kalau kiai-nya dan ustaz yang rokok apalagi jamaahnya Untuk apa? Untuk mengkayakan orang-orang kafir. Bahkan itu kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kebanyakan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 sebuah kenikmatan saja tapi merusak merusak kesehatan. Ya sampai di sini wa akhru da wa ana alhamdulillah